Darlun, berita malam edisi hari ini, Kamis 5 Januari 2017, dibacakan Ardian Syah. Polisi tangkap tiga warga di Senedun terkait kasus kepemilikan sabu-sabu. Tua jalan Takhengon-Isa ditutup sementara akibat badan jalan nyarta. Tiga tersangka perdakan bom di LP Luxemame diserahkan ke Jaksa.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 Darlun Satuan Narkoba Polres Aceh Utara berhasil menangkap tiga warga di kawasan Senedun, Aceh Utara. Ketiga pria tersebut diringkus terkait kasus narkoba jenis sabu-sabu. Kasat Narkoba Polres Aceh Utara, Ibtu Soeharto mengatakan awalnya polisi menangkap tersangka B.Y. 47 tahun warga Senedun. B.Y. ditangkap selasa malam lalu pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di kawasan Matang Lada. Setelah menangkap BY, polisi langsung melakukan pengembangan, sehingga satu jam kemudian kembali menangkap JU 33 tahun di rumahnya, yang juga warga Senedun. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 0,14 gram. Selanjutnya, Rabu siang kemarin, polisi berhasil menangkap AL 43 tahun asal Muara Batu, Aceh Utara. Ia ditangkap di kawasan Uler, Rubek Timur. Dari AL, polisi menyita paket sabu dengan berat 0,35 gram dan sebuah bong. Dari ruas jalan Takengon-Isak, tepatnya di kawasan Burlintang, kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, terpaksa ditutup sementara. Lantaran kondisi badan jalan yang mengalami keretakan cukup parah. Ditutupnya ruas jalan yang menghubungkan kota Takengon menuju Isak, kecamatan Linge itu untuk menghindari terjadinya kecelakaan lantaran kondisi yang sangat rawan. Sebelumnya ruas Jalan Takengon Isa sempat tertimbun longsor kamis siang. Namun setelah material longsor dibersihkan baru diketahui bahwa kondisi badan jalan retak sehingga tidak mungkin dilintasi kendaraan. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah Jauhari mengatakan ruas Jalan Takengon Isak tersebut sedang dilakukan pelebaran dan perbaikan oleh rekanan. Namun kondisi cuaca hujan teras terus mengguyur sejak beberapa hari terakhir sehingga menyebabkan terjadi longsor yang menutupi badan jalan. Bahkan retakan badan jalan semakin lebar dan rawan untuk dilintasi. Apalagi untuk penanganan darurat tidak bisa dilakukan sehingga pilihan satu-satunya harus ditutup. Pihanya memintar kanan yang sedang mengerjakan ruas jalan segera menangani jalan yang retak agar tidak menghambat transportasi. Drlun Penyidik Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Loksmawe kamis siang menjerahkan tiga tersangka peledakan bom rakitan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2 Loksemawe ke Kejaksaan Negeri setempat. Polisi ikut menyerahkan barang bukti berupa bahan yang digunakan untuk merakit bom serta serpihan bom rakitan yang meledak. Untuk diketahui, satu bom rakitan meledak di LP kelas 2 Loksemawe pada minggu 23 Oktober 2016. Bom yang diduga kuat diledakkan Fauzi selaku napi. Dari penyelidikan kasus tersebut, polisi telah menetapkan tiga tersangka. Selain Fauzi tersangka utama, juga ada tersangka A dan R yang ikut membantu Fauzi. Kasateri Skrim Polres Lok Suma WAKP mengatakan dalam kasus ini berkas tersangka terpisah. Berkas dipisah atas dasar peran ketiganya berbeda dalam kasus tersebut. Namun jumlah saksi yang dimintai keterangan di setiap berkas tetap sama, yakni 19 orang. Hari ini selain menyerahkan berkas dan tersangka ke JPU, polisi juga menyerahkan sejumlah barang bukti berupa bahan-bahan yang berhasil diurai dari satu bom rakitan yang meledak serta serpihan-serpihan bom rakitan yang telah meledak. Sedar polisi percut seituan di Serdang Sumatera Utara mengkonfirmasi tahanan yang melarikan diri tinggal tiga orang lagi. Hal tersebut dipastikan setelah M. Tahir Nasution ditangkap dari tempat persembunyiannya di Desa Tembung, Percut Setuan, Dili Serdang, Rabu malam kemarin. PJS Kapolsek Percut Setuan, Kompol Boy J. Situmora mengatakan Tahir terpaksa ditembak petugas di bagian kaki karena mencoba kabur ketika tempat persembunyiannya digerebek. Dalam pelariannya pria asal Percut Setuan, Dili Serdang itu diketahui selalu berpindah tempat sebelum akhirnya ditemukan. Boy mengatakan sejauh ini telah sembilan tahanan yang mereka tangkap kembali setelah nekat menjebol atap sel pada pekan lalu. Kini tersisa tiga tahanan yang masih dalam pengejaran. Ketiganya yakni Yudi Sanjaya warga Percut Setuan Deli Serdang, Andes Yanturi, warga Medan Barat dan seorang wanita Kasima Handayani asal Percut Setuan Deli Serdang. Boy menekankan, agar ketiga pelaku menyerahkan diri, karena cepat atau lambat tempat je mereka pasti ditemukan. Bahkan sanksi akan lebih berat bila tidak menyerahkan diri. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi Berlun APBK PD 2017 yang disahkan DPRK PD dengan jumlah 2,2 triliun rupiah lebih belum memplotkan dana sharing untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Sekda PD Amirudin mengatakan bahwa dana rehab Rekon ini akan ditanggung pemerintah pusat. Namun pemerintah pusat juga menyarankan adanya sharing dana dari APBK. Menurutnya belum dimasukkannya dana untuk rehab Rekon ke dalam APBK 2017 karena pembahasan RAPBK tersebut telah dilakukan sebelum terjadi gempa. Selain itu, dana rehab prekon yang bersumber dari pemerintah pusat juga belum diketahui angkanya. Sehingga belum bisa ditentukan berapa presentasi yang harus diplodkan oleh Pemkap sebagai dana sharing tersebut. Amiruddin juga mengatakan APBKPD yang disahkan 2,2 triliun ini dialokasikan untuk belanja langsung, antara lain gaji pegawai 682,9 miliar rupiah dan dana alokasi gampung 615,53 miliar rupiah lebih. Sederlun hujan lebat melanda kota Langsa dan sekitarnya sejak tiga hari terakhir dan menumbangkan sejumlah pepohonan. Warga pun diminta waspada baik di dalam maupun di luar rumah. Seperti yang terjadi di jalan lintas Gampung Selalah dan Gampung Pondok Kemuning, kecamatan Langsa, satu pohon berukuran besar tumbang ke badan jalan kami subuh akibat diterjang angin kencang. Namun tidak ada korban jiwa maupun bangunan yang tertimpa pohon tersebut. Kasih Kedaruratan BPBD Kota Langsa Zainal Abidin mengatakan setelah mendapat laporan pohon tumbang, BPPD langsung mengerahkan beberapa petugas untuk memotong batang pohon yang melintang di badan jalan, sehingga tidak sampai mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Menurutnya pohon tersebut tumbang karena tanah di sekitarnya mulai gambut akibat hujan yang mengikis. Saat pohon tersebut tumbang tidak ada masyarakat yang melintas di jalan antar gampung tersebut. Berlun personil Satreskrim Polres Loksemawe Rabu Suri menyita dua unit beko yang beroperasi di lokasi galian C ilegal di Kerung Sawang, Aceh Utara. Tindakan kepolisian ini mendapat apresiasi dari pihak DPRK Aceh Utara. Kasatreskrim Polres Loksemawe KT Hasir mengatakan sebelum sampai di tahap penyitaan beko, polisi telah memberi peringatan kepada pengelola galian C karena telah melakukan eksploitasi secara ilegal. Pengelolaannya diminta dapat mengurus izin agar bisa melakukan eksploitasi pasir dan batu di Kerung Sawang secara ilegal. Namun peringatan tersebut tidak dijalankan pengelola Galian C. Sehingga aparat langsung mengambil sikap tegas dengan menyita dua unit beko yang beroperasi di lokasi Galian C, Kerung Sawang. Kedua beko ini merupakan milik MA dan KA yang merupakan warga setempat. Sementara itu, sekretaris Komisi D DPRD Utara Tengku Junaidi mengapresiasi langkah polisi menghentikan eksploitasi galian C Sawang karena eksploitasi galian C Sawang sudah lama berlangsung secara ilegal. Dari Newsroom Selambi Tanjung Permasikian berita malam edisi Kamis 5 Januari 2017.